s o r e Bapak Budi Sore, Pak. ya s i l a k a n Pak、uh, kalau menurut saya sih、uh, apa namanya tim sepak bola Indonesia jangan GR dulu juga karena sejak beberapa saat yang lalu tuh kan ada euforia mengenai bola ya, kelihatannya hebat sampai di bioskop didikin apa tentang dari langit ke film tuh, padahal sebenarnya kualitasnya masih, masih jauh gitu, jadi begitu pas Ada pertandingan yang Hasilnya mengecewakan, ya jangan salah Jangan jangan apa, jangan, jangan marah Jangan kecewa, memang begitu kondisinya Jadi mungkin ya Si w a s i t ada b e n e r n y a juga Dan Ya soal pelatihan, saya gak ngerti ya Mungkin harus diperbaiki lah oleh pelatihnya juga Tapi juga pemain Indonesia ini Timnas, jangan GR juga Pemain-pemain ini belum apa-apa Dan terakhir-terakhir ini c u m a e u f o r i a kayak si g o n z a l e z misalnya ya マーサーパキ、エラミン、アイル、カムバン、アイル、ザン、ガラマチン、マポロ、サン、ネギト、ヤー、ブラキタン、ギア、ビザブラハセル、パープル、パゲティ、アン、イクラマチン。ディスラメニ e ー、レジ やんこわくもらわどうん。あしたいなやん。パーティーなかんがらかしよくて、こまんたぶたんギガフォーラントーティーバウンティー。イランサマバヘンヤセラテンミシャルスマンアクリアパーティーバウアイラン。Ya おすかい。やんがマニャラパンフラッシュバン。 Terima kasih Pak Andre, ada Bapak Waluyo, selamat sore Ya, selamat sore Pak s i l a k a n Pak Kalau saya sih berpikirnya positif aja Memang kita memang harus mengakui gitu kemampuan p e m a i n kita Mungkin dengan pelatih, katakanlah si Alex Ferguson juga mungkin ya Kayaknya n gak g akan maksimal gitu Kita Saya sih ambil positif ya Justru itu、eh, kata-kata itu sebagai cambuk buat kita Harusnya berterima kasih dengan si orang Belanda itu Terima kasih Bapak Yudi? Ya, pasti ya. Ya, silakan Pak. Ya, kalau saya lihat pemain-pemain kita nih, manja banget gitu Yang penting tunjukin prestasi aja lah. Kalau namanya pelatih, mungkin aja dia merasa dia kan g g a k memilih langsung saat itu. Ya kan? Yang penting kamu orang tunjukin prestasi, jangan ditanya k o n g k Main aja nggak bener, mau pakai m o b o k segala lagi. Gitu aja sih. Terima kasih Pak Yudi. Ada Ibu Yeni. Selamat sore. マネジャーのメンタリーは、メンタリーは t ンタリーはメンタリーはメンタリーはメンタリーはメンタリーはメンタリーはメンタリーはメンタリーはメンタリーはメンタリはメンタリーはメンタリーはンタリーはメンタリーはメンタリー マッチと、キター、マミルガンラシバーロ、ジャー kalau kita lihat pemain-pemain internasional bagaimana si Sir s i Alex Ferguson menekan pemain-pemain itu dengan, dengan menercanya dengan keras gitu loh mereka tetap bisa eksis sebagai pemain-pemain dunia gitu loh kalau kita baru disebut seperti itu udah langsung memble saya rasa jadi ya memang saya rasa belum siap ya untuk pemain internasional saya rasa ya kalau ada yang mau mogok silahkan aja mogok gitu loh karena tuh pelatih itu kan Dia udah dikontrak, mau dia di, dipecat juga Pasti p t i akan bayar gitu Kalau kita n gak g mau maju-maju gitu loh Jadi, saya rasa p t i harus diujak sana Seperti itu, pemain-pemain seperti itu Nggak Sudahlah, diparkir aja lah Kalo kita lihat dulu waktu AFC kan, Masa ada keeper Bisa、uh, mengajak teman-teman y Untuk mau m o g o k dulu Waktu ada sinar laser yang dulu Di mana ya, di negara mana Padahal di Indonesia sendiri, mereka juga p a k a i main sinar laser、mm -hmm. Akhirnya Permainan jadi jelek, g u y Itu menunjukkan mentalnya nggak siap.、Gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Edo. Pak Indra, malam? Ya, Bu, malam. Silakan Pak Indra. Ya, kalau menurut saya wajar lah, Bu. Mungkin、uh, orang tertipu dengan ngomongan seperti itu. Kan sudah berjuang, sepi, bangsa itu j u g Tapi di sisi lain, sebetulnya sih perlu dicermati bahwa、uh, pemerintah ini sebenarnya kurang terus menangani masalah olahraga. s e p e r t i k i t a ketahui seharusnya harusnya kalau saya bu ya, misalnya jadi pemerintah itu saya akan memberikan bonus yang maksimal kepada mereka karena mereka mengharuskan l、oh, o pass. Maka 230 juta penduduk Indonesia tidak ada yang bisa berprestasi kan tidak mungkin tapi karena kebutuhan dan kesejahteraan yang tidak bisa terpenuhi ya siapa y a n mau berjuang bu untuk bangsa Indonesia? Terima kasih bu. Terima kasih Pak Indra, i Bu Wati malam. Ya malam.、Bu. Mohon p o l m o m e r d a dikerjakan dulu bu. Iya. ファ、ままま、ンの人、ま、は何を、mm hmm. してるのか Silahkan Bapak、uh, Ini Bu Kiki Kalau pendapat saya sih Komentar saya ya Itu memang、uh, Memang didik e r a k ya Kita lihat aja Pemain Korea Korea bisa maju Karena didikannya keras gitu Malahan、uh, Korea bisa m e l a w a n Jerman Jerman aja Sampai dikalahkan sama Korea Terima kasih Terima kasih kembali Opini Anda Pak Budi Selamat malam Selamat malam Bu Opininya seperti apa?、Uh, iya saya Kalau jadi pelatih harus keras gitu ya, supaya p e mainnya bagus gitu, kalau yang m o g o k m o g o k ya dipecat aja, sekalian n gak g usah main di klub-klub lokal juga gitu biar yang lain maju gitu percuma udah buang biaya besar t i t i k mereka udah besar jadi orang yang n gak g mau berbakti sama bangsa gitu, terima kasih terima kasih kembali, Pak Budi, komentar Anda dengan Pak Agung, selamat malam ya, selamat malam silahkan, selamat p o l u o r Anda dikesilikan juga Pak Agung、ya. kalau menurut saya E, Dua-duanya itu kurang baik bu. Pertama dari sisi pemain Memang kalau pemain Terus titik oleh pelatih Harusnya dia dengan, dengan, dengan hati besar terima Apalagi kalau dia belum berprestasi Dia harus terima Tapi di lain pihak pelatih kita ini Kalau alasannya dia itu bukan pemain pilihan dia h a r u s n y a dari awal Itu dia menolak untuk melatih Jadi kenapa dia terima itu pemain-pemain untuk dilatih dia? Dari awal harusnya dia harus cari pemain sendiri. Tapi sekarang setelah kalah, dia baru bilang itu bukan pilihan saya. gitu. Jadi dua-duanya menurut saya nggak positif. gitu bro. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Agung.